Jogjakarta Berbicara Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillahi Nahmaduhu Nasta'inuhu Nasta'kfiruh Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayyahdihillah Fala mudillalah Wa mayyudlil Fala hadialah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 Usy nafsi wa iyyakum bitaqallah faqad Saya berwasiat pada diri saya pribadi dan juga anda semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya orang yang sukses adalah orang yang senantiasa bisa bertakwa kepada Allah Selanjutnya kita akan kembali Membahas Kitab Riyadu Salehin Di pertemuan malam hari ini kita akan Bersama dengan bab yang telah kita mulai Di pekan-pekan sebelumnya yaitu bab tentang Ar-Raja Berharap Kepada Allah Berharap kepada Allah Di pertemuan terakhir Atau sebelum ini kita membahas hadis ke 415 hadis dari sahabat Mu'ad atau sahabat Anas radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi saw membonceng Mu'ad bin Jabal <tuh> kemudian Nabi saw memanggil Mu'ad radhiyallahu taala anhu berkali-kali sampai tiga kali Ya Mu'ad Kemudian dijawab oleh Mu'ad lah Ya Rasulullah Wasakdaik Ada apa wahai Rasulullah ya. e, Kalau bahasa Jawa Dalam kula Ya ada apa Jadi itu saya siap untuk Menuruti apa yang kau perintahkan saya menjawab panggilanmu dan saya siap untuk menuruti apa yang kau perintahkan Ini dilakukan tiga kali Dan ini adalah salah satu Torikoh Atau cara Atau metode Pembelajaran ya. Ketika kita ingin menyampaikan Sesuatu maka Kita panggil murid kita. Kita panggil nama mereka misalnya begitu. Nah, ini akan lebih be, lebih terasa e, merasuk ke dalam hati sang siswa beda halnya apabila dipanggil cuma satu kali. Tiga kali beliau panggil kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Man min abdin yasyhadu alla ilaha illallah" Wan Muhammadin abduhu warasuluhu sidqan min qalbi, ilah haram Allahu haramahul Allahu alan naf. Tidaklah ada seorang hamba yang bersaksi bahawa tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah sidqan min qalbi. Jujur Benar-benar berasal dari hatinya Jadi apa yang diucapkan Sejalan dengan apa isi hatinya Sidqan min kalbihi Kalau seorang mengucapkan seperti itu Maka Haramahullahu Harram ala nar Maka Allah akan mengharamkan Orang tersebut untuk masuk ke dalam neraka ini Mencegah orang tersebut untuk masuk ke dalam neraka Sehingga Mu'ad pun merasa bergembira dengan hal ini Punya harapan yang besar Ini berita gembira ini Sebuah harapan yang besar bagi umat muslimin yang telah bersaksi La ilaha illallah muhammadun abduhu uh, Rasulullah Ini sebuah harapan yang besar Sehingga dia pun ingin membagi-bagi kebahagiaan ini kepada saudaranya. Ya Rasulullah, Afala ukhbiru bihan nas fayastabshiru. Duhai Rasulullah, Bolehkah aku menyampaikan berita ini supaya orang-orang ber, bergembira? Maka Rasulullah SAW mengatakan, idan Nanti kalau kamu sampaikan, mereka akan Meremehkan Ini yani akan terlalu menggantungkan Dengan sekedar persaksian Saja Fa, Akhirnya Mu'ad pun menahan diri Untuk tidak menyampaikan uh, Hadis ini Sampai ketika menjelang Meninggalnya Barulah Mu'ad bin Jabal Menyampaikan hadis ini ya, Ta'ath-thuman Karena takut Dosa ya, Karena takut Dosa. Uh, hadis ini memberikan harapan yang besar kepada setiap pribadi Muslim yang bersaksila ilaha ilallah Muhammadun abduhu wa rasuluhu, yang mana persaksian itu betul-betul muncul dari dalam hatinya, bukan hanya sekedar persaksian apa? Listen. Yang pertama adalah La ilaha illallah Yang kedua persaksian Muhammadun Abduhu Rasul Ini dua sisi persaksian Pada persaksian yang pertama La ilaha illallah Di sini terkandung Nafi dan Isbat La ilaha Itu menafikan seluruh Sesembahan Yang tidak berhak diberikan peribadatan illallah itu namanya mengisbatkan bahwa peribadatan itu hanya miliknya Allah maka bukti bahawa seseorang itu betul-betul bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah berasal dari hatinya maka dia akan menyingkirkan seluruh perkara yang diibadai selain Allah dan ibadahnya tidak akan diperuntukkan kepada selain Allah. Innashalati wa nusuki wa mahyaya wa ma lillah rabbil alamin. Jadi seluruh peribadatannya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini seorang yang bersaksi. Jadi harus menghilangkan sesembahan selain Allah dan menetapkan peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur terus wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur, Jadi mengingkari seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Wajuk min billah dan hanya beriman kepada Allah. Fakat istamsaqa billah orwatil uthqom maka sungguh orang tersebut telah berpegang dengan tali yang kuat. Itu tali la ilaha illallah. Harus ada dua sisi ini. Harus ada dua sisi ini. Inilah persaksian la ilaha illallah. Jadi tidak bisa seorang Bersaksi la ilaha illallah Tapi masih Beribadah untuk selain Allah Tidak bisa Jadi kemurnian la ilaha illallah Itu harus dijaga Untuk mendapatkan Keutamaan ini Jimat-jimatan Jimat-jimatannya semuanya ya, Kalau masih punya jimat Yang digantung-gantung di rumah Gantung-gantung di, atau disimpan-simpan di lemari Atau mungkin berupa cincin, susuk, gigi palsu Kalau memang itu jimat, ya cabut ya, kan? Apa ada usah jimat ditempel di gigi palsu, ya nggak tahu Kalaupun ada mungkin ya jimat pelet mungkin ya Nek nah, ben mesem langsung bodoh, klecem nggak beh. Ya, ya. Ketika senyum itu biar apa? E, terpikat semuanya. Jadi ini harus disingkirkan. Kemudian kebiasaan suka sajen-sajen ini semuanya ditinggalkan. Menyembelih untuk selain Allah apa ya masih ada ustadh menyembelih selain banyak. Ya, kalau dulu di tempat saya itu ada orang berobat disyaratkan untuk mencari burung gagak. Burung gagak. Tapi nggak yang yatim ya, pokoknya burung gagak. Nah, nangkap burung gagak gimana? Ya ujung-ujungnya apa? Ini sudah ada burung gagak tinggal maharnya berapa, gitu. Jadi kalau disembelih nanti penyakitnya apa? Pindah. Jadi sembelihnya tentu dengan nama selain Allah inilah menyembelih untuk selain Allah. Ini masih ada. Kemudian tumbal-tumbal dulu kita dengar kecil, mungkin bangun jembatan ada tumbalnya, itu benar. Ya, entah itu terkadang walia tu apa manusia menjadi tumbal terkadang hewan. Kalau dulu di Mesir kan terkenal adanya tumbal dengan gadis di Sungai Nil di, di zaman sebelum dikuasai oleh Islam mereka punya apa kebiasaan ketika Sungai Nil surut airnya maka mereka larung yang dilarung itu bukan kambing bukan kepala kerbau tapi adalah seorang gadis perawan dan akhirnya alhamdulillah datang hal ini diketahui oleh Amr bin As kemudian dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma langsung Umar bin Khattab mengirim surat mengirim surat ke siapa ke Sungenil Suratnya dikirim Wahai Nil Engkau ini Kalau kau mengalirkan sungai ini adalah Atas perintah Allah Maka aku memohon kepada Allah Untuk mengalirkan airmu Maka dalam semalam Sungai Nil, sungai Nil itu Ketinggiannya meningkat Pesat sekali Sekian dirak Masya Allah. Jadi suratnya itu dilemparkan. Ini karohma, karomahnya siapa? Umar bin Khattam. Kita sumur kering untal kertas yang malah bumpet. <tuh> <tuh> ya, musim kemarau pom, sumurnya apa? Macet. Jajal pralonnya dilempari apa? Kertas ditulisi. Hey, kamu itu saya minta kepada Allah alirkan airmu, malah bumpet. Ya, kita ini bukan siapa-siapa. Tapi apakah bisa ya? Mungkin saja bisa. Allah taala alam. Yang penting berdoa. Seperti yang dulu pernah saya ceritakan tentang Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu pernah rumahnya banyak sekali apa? Semut. Sampai pembantunya itu membunuhi semut Datang Imam Ahmad, apa ini? Semutnya banyak sekali wahai Imam Jangan kau bunuh Ambilkan kursi Akhirnya diambilkan kursi Imam Ahmad duduk di antara semut-semut yang sedang apa? Sedang berkeliaran Mengatakan namal Wahai para semut Ini adalah rumahku Saya tidak ingin menyakiti kalian Pergilah kalian dari rumahku Kata anaknya yang menceritakan Keesokan harinya Tidak saya dapatkan Tidak kami dapatkan Seekor semut pun di rumah Imam Ahmad Yang saya dengar cerita gitu ya, Pengen praktek <tik> Ketika saya masih mana? Di Jamilur Rahman Allah takdirkan banyak semut InsyaAllah Maka saya minta kepada istri Dik, tolong ambilkan Kursi InsyaAllah Saya lakukan apa yang seperti dilakukan oleh Imam Ahmad Wahai semut Ini adalah rumahku Saya tidak ingin menyakiti kalian Saya tidak ingin menginjak kalian Pergilah Keesakan harinya ya khuan Semutnya masih Loh kenapa? Mungkin tahu bahwasanya itu bukan rumah saya <gifolah> Rumah pondok <gifolah> Jadi semutnya yang lebih yang lebih dulu tinggal di situ ah ha, ngaku-ngaku nih ngaku <laughs> saya pernah praktekan itu tapi hasilnya ya kayak gitu kalau bisanya bisa akan ya, tapi hasil tentu ber, berbeda sesuai dengan ketakwaan sese, seseorang Allah taala ah, ini eh, ternyata tumbal di zaman itu bukan hanya tumbal kambing, bukan hanya tumbal apa? kerbau sampai tumbal manusia. Dan itu terus berjalan sampai sekarang yang banyak digunakannya kalau enggak kambing ya kerbau. Kadang ayam. Nauzubillah min dzalik. Maka orang yang bersaksi yang benar-benar jujur persaksiannya dari hatinya ya terbukti bahwasanya dia meninggalkan apa? segala macam bentuk kesyirikan. Dan bukan hanya meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Itu kan nafi ya. Nafi iya. Menafikan segala macam bentuk kesyirikan. Tapi harus ada isbat. Apa itu isbat? Hanya beribadah kepada Allah. Maksudnya ibadah. Jangan tidak syirik tapi yorah. Yorang ibadah. Syirik tidak tapi tidak melakukan ibadah kepada Allah. Ini namanya tidak konsekuen dengan kalimat La ilaha illallah Kemudian Muhammadun abduhu Warasuluhu Sallallahu alaihi wasallam Demikian juga Ini Kita harus mempersaksikan Nabi Sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba Abdun la yu'badu Hamba yang tidak berhak untuk diibadahi dia boleh berhak untuk tidak berhak untuk disembah wa dan dia adalah utusan Allah rasulun la yukadzabu seorang rasul yang tidak boleh didustakan fa kewajiban kita kepada rasul sallallahu alaihi wasallam paling tidak empat taatuhu fi ma amara taat pada perkara-perkara yang diperintahkan wa ijtinabu ma anhu wa menjauhi perkara-perkara yang dilarang dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi taat pada hal yang diperintah menjauhi yang dilarang wa tasdiquhu fima akhbara dan membenarkan segala perkara yang telah dikabarkan yang telah diberitakan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang berita itu dengan periwayatan yang apa? yang sahih. Kita harus harus yakini apapun yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang keempat, wa alla yubadallahu, wa alla yubadallahu illa bimashara. Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Kalau ngaku cinta Nabi, ngaku bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulnya, tapi ternyata sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata dia tidak taat pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata dia tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ternyata dia tidak percaya dengan kabar-kabar yang disampaikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Atau ternyata dia beribadah dengan caranya apa sendiri. Maka ini adalah persaksian yang palsu. Ya, persaksian yang yang palsu. Ya. Ini konsekuensi, dan diantara konsekuensi kita bersaksi bahwasanya Nabi kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusannya. Kita bela dia, kita bela dia. Kalau di zaman hidupnya beliau kita bela zatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau sudah meninggal Seperti di zaman kita ini Maka kita bela sunnahnya Kita bela ajarannya Kita cintai Membela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Membela zatnya ketika beliau masih hidup Membela ajarannya ketika sudah meninggal dunia, Dan kita cinta Harus cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jadi kalau para sahabat dulu itu kalau masalah cinta Nabi itu luar biasa. Ini yang mungkin kita ini perlu belajar banyak. Termasuk saya Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ditanya ya Ali kaifa hubbukum lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kecintaan kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dijawab oleh Ali bin Abi Talib wallahi wallahi demi Allah kana ahabba ilaina demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih kami cintai min amwalina dari harta kami wa abnaina dari anak kami wa abaina dari bapa kami Wazwjina dan lebih kami cintai daripada istri kami sendiri. Wamil ma'il barit aladomak dan lebih kami cintai dibandingkan kecintaan kami kepada air dingin tak kalah sedang kehausan. Jadi kalau ada satu posisi yang menuntut kita milih salah satu atau mereka milih salah satu. Maka mereka akan lebih milih kanjeng Nabi Muhammad SAW. Meskipun hartanya hancur. Meskipun anak-anaknya meninggal dunia. Meskipun bapaknya meninggal. Meskipun istrinya mungkin hilang. Meskipun tidak sempat minum air segar. Seperti itu. Kecintaan mereka. Ini bisa dibayangkan ya. InsyaAllah. Makanya apa namanya? Abu Sufyan Ibn Harb atau salah satu utusan malam Sufyan, salah satu utusan orang Quraisy ketika ikut men men menandatangani perjanjian Hudaibiyah saat itu dia melihat Bagaimana para sahabat itu betul-betul mencintai? Kata mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah berkunjung ke negara-negara. Saya berkunjung ke Kaisar. Saya berkunjung ke Kisra. Kayak saya berkunjung ke pembesar-pembesar negara. Tidak pernah saya dapatkan ada orang mencintai seseorang melebihi kecintaan para sahabat nabi kepada nabi kita, eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa kecintaannya. Jadi dia membanding-bandingkan anak buahnya Kishro gimana, anak buanyak buah anak buahnya apa, Herokel itu bagaimana. Ternyata para sahabat itu jauh kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW dibandingkan kecintaan para para pengikut Kishro, Kaisar dan yang lain-lain. Maka tidak heran Zaid bin Dathina. Ini juga sebuah contoh dalam sebuah dalam kecintaan Nabi SAW. Ketika itu beliau menjadi tawanan Abu Sufyan bin Harab yang masih musyrik. Digiring dia keluar kota Mekah. Sampai di luar kota Mekah, dalam keadaan terikat, akan disiksa atau dihukum, maka ditawari. Ya Zaid, duhai Zaid, wahai Zaid, ini yani Zaid ibn Dathinah. Ala tuhibbu an yakuna Muhammad huna mathanak wa anta tajlisu fi baytik Kamu mau tidak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia mereka enggak pakai sallallahu alaihi wasallam Kamu mau tidak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke sini menggantikan dirimu sekarang ini dan kau kita pulangkan ke rumah duduk santai di rumah mau enggak kata zaid ibn dazinah wallahi demi Allah katanya laukan muhammadun fi baitihi amin fi baitihil an alladhi huwa fihi wa ana fi baiti thumma tashuqu shauka lam narzu billa bi Seandainya Nabi Muhammad SAW Berada di rumahnya yang sekarang ini Dan saya dalam keadaan yang lebih nyantai daripada sekarang ini Kemudian ada duri kecil menusuk Rasul SAW Kami tidak redo InsyaAllah Jadi mereka itu merasa sedih ketika Rasul SAW sakit Makanya tidak heran Sahabat mempertaruhkan lehernya di dalam perang Uhud Ya Rasulullah Dunak, dunak Turun turunnya Rasulullah Jangan melongok Nanti panah musuh nyambar Biarkan leherku untuk taming lehermu Itu Jadi sampai seperti itu Ini. Hantem sama ustad Ustad Jalan sendiri saatnya Cinta palsu Cinta seperti itu Tidak akan terwujud kecuali dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad, kalau tidak salah, dalam Perang Badar. Dalam peperangan Badar, Sa'ad bin Mu'ad, Entum tahu sendiri, Perang Badar. Perang Badar itu, kaum muslimin terdesak, terpaksa berhadapan dengan jumlah pasukan yang sangat besar. 300 orang sahabat, dengan persenjataan seadanya, ingin menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Abu Sofyan pintar. Kirim utusan secepat kilat menuju apa? Mekah. Sampai di Mekah, utusannya Abu Sofyan merobek-robek bajunya, kemudian melukai dirinya untuk supaya orang-orang itu percaya dengan apa yang dia dia bawa beritanya. Namanya Nadzirul Uryan namanya. Innilakum Nadzirul Uryan. Ini saya ini pembawa peringatan yang telanjang. Jadi kalau sampai nyampaikan berita sambil telanjang Ya, berarti sudah harus dipercaya. Enggak mungkin bohong. Ya, akhirnya dia merobek-robek bajunya sendiri. Kemudian melukai dirinya. Mengatakan. Harta kalian, harta kalian katanya. Sedang dihadang oleh Muhammad dan para pengikutnya. Akhirnya seribu orang bergerak dari Mekah menuju ke Badar. Bertemulah dengan dan seribu orang ini pasukan yang lengkap. Pasukan elitnya Mekah, sementara pasukan elitnya para sahabat tinggal di kota Madinah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengajak, ayo siapa yang mau ikut, tidak mewajibkan keluar. Yang keluar sebagian sahabat yang elit-elit elit para sahabat. Walaupun nanti akhirnya mereka menjadi orang-orang yang mulia karena mengikuti perang apa? Perang Badar. Tapi banyak di kota Madinah itu orang-orang yang ahli berperang tinggal di kota Madinah. Engkau terpaksa 300 lawan 1000. Apa kata Saad bin Muad? Ya Rasulullah. Ala nabni laka arisan. Apa pendapatmu? Ini musuh besar sekali wahai Rasulullah. Kalau kami bangunkan engkau sebuah tempat yang aman. Kau tinggal di situ. Kami siapkan kendaraanmu. Wa nalqa aduwana, biarkan kami yang akan menghadapi apa? Musuh. فَإِنْ أَعَزَنَ Allah. Kalau Allah memuliakan kami dengan memberi kemenangan, itu tentu yang kami harapkan ya Rasulullah. Akan tetapi kalau yang terjadi ukhrat, yang lain sebaliknya, maka engkau bisa segera keluar dari tempat persembunyianmu, insyaAllah. Kemudian apa? Menaiki kendaraanmu dan lari ke kota Madinah. Sesungguhnya di kota Madinah rijal orang-orang yang kecintaan mereka tidak kalah dengan kecintaan kami di sini. Hanya saja mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di sini. Kalau mereka tahu apa yang akan terjadi di sini mereka pasti tidak akan membiarkan kamu pergi ke sini. Lihat saat bin Uaqq itu cintanya itu ngepol. Tapi dia katakan ada orang-orang lain Yang jauh lebih cinta Maka kita gak bisa ngaku-ngaku Saat saja ngaku kalah cintanya Masa kita ngaku paling cinta Nabi Subhanallah Itu Sa'ad bin Mu'ad Kalau kita Berangkat dengan Ustadz Niatnya apa? Camping Ketemu gerombolan perampok Kira-kira kita ini Ustadz Antum, di sini saja, Ustaz. Kita bangunkan. Biar kami yang menghadapi rampok itu. Atau, gara-gama, gara-gama, gara Ustaz. Mau lari kemana, Ustaz. Hadapi dulu kamu itu. Atau itu yang terjadi, sebenarnya. Kecintaan kita tidak seperti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Makanya aneh kecintaan mereka itu. Kalau saya sering bilang, ini para sahabat itu kayak hidup di alam lain. Sebuah alam yang sangat istimewa. Rasul, saw dan para para sahabatnya. Walau ya kulihat, nah kalau kita mempersaksikan Muhammadun abduhu wa Rasuluhu sidak, jujur benar-benar dari dalam hati kita. Ini berarti konsekuensinya kita mencintai beliau lebih dari yang yang lainnya. Ya. Ya kita bandingkanlah dengan diri kita Kepada anak-anak kita yang sudah punya anak Sayang sekali ya tidak? Sayang Sampai kalau anak kita sakit Kita itu pinginnya siapa yang sakit? Kita Ya Allah Oh tidak, tidak anakku Itu pada sebagian orang tua Harus sampai terlontar seperti itu Walaupun di sebagian orang tua lain sikapnya sama tapi tidak terhonor kata-kata seperti itu. Saya pernah berjalan bersama dengan seseorang yang baru menceritakan tentang kematian anaknya. Merebesmili dia itu. Anak kecil, sakit, penangan lo saat saya sampai. Saya saat itu sampai mengatakan ya Allah, kenapa bukan saya yang kau ambil ya Allah. Jadi dia anggap kalau dia yang mati anaknya sembuh selesai masalah. Padahal kalau mati pun nanti menghadapi apa? menghadapi masalah juga setelah kematian ada perhitungan amal, ada hisab, ada sirat dan yang lain-lain. Fa'ala -lain. qouli hal, jadi orang itu merasa bahwasanya saking cintanya kepada anak, biar saya yang sakit anak sehat. Ya. Demikian wallahu taala alam bi. Masya nah, Kecintaan sahabat lebih dari itu. Kecintaan sahabat lebih dari itu wallahu taala alam bi. Masya Allah. Ini hadis ke 415 ya, 415 Ini makna dari apa namanya Bersaksi dengan Terhadap la ilaha ilallah Muhammadun abduhu Warasuluhu sidqan min kalbihi Betul-betul jujur uh, Dari dalam hatinya Wallahu ta'ala alam Kemudian Beliau Al-Imam An-Nawawi juga menyampaikan hadis berikutnya. Sama, intinya sama. dan saya sebutkan bahwa siapa yang mengucapkan La Ilaha Ilallah itu sudah merupakan ada harapan. Sudah ada harapan. Sal mengucapkannya benar-benar benar sesuai dengan e, melaksanakan konsekuensinya. Kata Al-Imam An-Nawawi hadus ke 416 isanya jam berapa? 5.5 5.8 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau Abu Said al Khudri, jadi rawinya bingung. Ini Abu Hurairah yang meriayatkan ataukah Abu Abu Said radhiyallahu taala anhu? Syakar rawi, rawi bingung. Kata Syekh, walayadurushad. Kata al Imam An Nawawi, walayadurushad kufi ainis sahabi. Dan keraguan dalam menyebutkan sahabi semacam ini tidak masalah karena semuanya adalah apa? udul. Semua sahabat adalah udul. Ya. Qal lamma kana ghazwatu Tabuk. Tatkala terjadi pertempuran apa? Tabuk, tahun 9 Hijriah. Ya. tahun 9 Hijriah atau sekitar 630 Masehi. Ee asaba an Pasukan kaum muslimin mengalami kelaparan. Ini tabuk itu terjadi di puncak puncaknya musim panas, belum panen, pertanian-pertanian saat itu belum panen, sudah mendekati panen. Karena biasanya korma itu panen kalau sudah di puncak musim, musim panas. Nah ini ada panggilan perang. Betul-betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak, kemudian menggalang dana, menggalang pasukan, menggalang peralatan, semuanya besar-besaran ini. Tapi tetap saja belum cukup. ya. Karena untuk sebuah perjalanan yang jauh dari Madinah ke Tabuk, sekitar 800 kilometer. Jalan kaki, numpang jaran, nungkang unto. Itu gantian. Unta satu bergantian untuk beberapa orang. Naik satu, tuntun, jalan. Nanti gantian yang naik turun, yang belum naik lagi. Masya Allah. 800 kilometer. Kita yang suka kenjot ya paling berapa puluh gitu. Itu sudah ngos-ngosan. Ya. Eh, ini 800 km, tapi enggak usah saling nantang. Ayo, ulang-ulang 100 m enggak usah, ya eh, kan? Dicicil aja. Eh, dicicil aja 800 km ya, dalam 3 tahun atau 4 tahun, ya, sehari 1 1 kilo saja. Baik, nah. wallahu taala alam. Jadi tempat ini jauh terjadi di musim panas puncak-puncaknya musim panas perbekalan menipis faqalu mereka pun berkata para sahabat jar Rasulullah la'adhin talana fa naharna nawadhana duhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya kau izinkan kami untuk menyembelih unta-unta pengangkut air mungkin airnya habis tinggal untanya ya kita sembelih supaya airnya juga bisa diambil jadi onta itu ada apa ada lemaknya ada tandon airnya ya. kalau cuma ditusuk kemudian diapa tidak boleh ya. tapi kalau disembelih halal jadi kalau disembelih jadi halal karena kalau ditusuk diambil apa airnya itu berarti jadi bagian dari bangkai maqoti amin al bahim fahuwa fahuwa mayyitun Sesuatu yang diambil dari Baha'im hewan tanpa disembelih maka itu adalah apa mayat. Kecuali susu tentu bukan. Nah, ini dipotong. Ya. Sesuatu ini potong. Misalnya antum punya sapi besar, bodi. Insyaallah. Ya kan? Mau antum lapar, pingin makan daging sapi. Tapi kalau nyembelih semua berapa ratus kilo itu kan malah enggak habis habis. Nah, udah sekarang anu, ujung ekornya saja dulu ya, kan? sop buntut sapi, potong ekornya Sapinya biar hidup dulu uh -huh. Besok hari kedua Pengen makan lagi, potong lagi ya, kan? Sapinya masih hidup, enggak boleh Ini tidak Tidak boleh dan termasuk apa? Bangkai, besoknya pengen anu Rujak cingur, Wah, masya Allah. Sikil itu ketok, masya Allah. Besok ingin jeruan usus, masya Allah. Dioperasi, potong ususnya, sambung lagi, ya kan? Kemudian diambil isone, masya Allah. Satono no wayu, ini misal, ya kan? Misalun, tidak boleh memotong bagian dari hewan hidup untuk kita konsumsi itu tidak, tidak boleh. Wong cara. Nah ini, onta uh, onta pembawa air akan di akan dipotong sehingga kami bisa untuk makan dagingnya lemaknya bisa kami kita gunakan untuk berminyak berlemak jadi supaya menjaga kelembaban kulit dan seterusnya fakalah rasulullah saw walailah salam ifalu kata rasul saw walailah salam ya silakan lakukan kajah umar datang umar radhiyallahu taalaan fakalah ya rasulullah infalatah kalazdhahru kalau kau lakukan hal itu menyembelih onta pembawa air maka nanti angkutan akan berkurang kala dzohru ya, menjadi sedikit e, punggung yang untuk bisa ngangkut. Lakin tapi caranya ya Rasulullah ini usul saya udhuuhum bivadli azwadihim anuwa ah saja mereka diminta untuk mengumpulkan sisa-sisa perbekalan mereka. Akhirnya betul disetujui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar mengatakan. Kemudian setelah terkumpul. doalah kepada Allah. Untuk memberikan barakah kepada apa yang kita kumpulkan. Fakala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam ya. Baiklah. Fada'a bi'nat'in. Fabasatahu. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini. Menggelar tikar. Menggelar. Tikar. Padahal binatin mintak tikar, kemudian digelar. Semua ya. dah abifadzil Kemudian diminta sisa-sisa perbekalan mereka. Wajahal rojul. Ada seseorang yang datang bika fidurro, ada yang membawa segenggam apa? Segenggam biji apa namanya? Durro. Jagung. Ya, ada yang membawa biji jagung. Wajjuul akhar bika fitamer. Ada yang membawa segenggam kurma. Segenggam jagung, segenggam, segenggam korma. Wa yajyul akhar bikasratin. Ada yang membawa sepotong roti. Sisa potongan-potongan roti. Masya Allah. Sehingga terkumpul di tikar tersebut. yasir. Makanan yang jumlahnya sangat sedikit. Karena mereka memang sedang kelaparan. pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul SAW. Mendoakan barakah atas makanan tersebut. Allahumma barik misalnya. Hatta ta'am. Maka allah kudu fi awiati kum masukkan makanan ini ke bejana-bejana ke tempat-tempat perbekalan kalian akhirnya para sahabat mulai masing-masing mengisi tempat perbekalan mereka belum bisa bayangkan ya. puluh ribu pasukan sekitar tiga ribu pasukan dengan sesuatu yang kecil Semuanya mengisi tempat perbekalan mereka. Ransel-ranselnya dikebe'i. Semuanya. Bahkan ransel yang tidak mereka bawa, ransel yang nyantol di punggung ontak diisi. Semuanya sampai penuh. Masya Allah. 30 ribu. Ini barokahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa fi awiyatihim hatta mataraku fil alaskar wa aan illa mala'uhu. Mereka tidak meninggalkan satu bejana pun, satu tempat penyimpanan pun kecuali sudah diisi semuanya. Masyaallah. Wa akalu, bukan hanya ngisi, mereka makan sampai kenyang. Wa fadlatun dan masih tersisa di atas tikar. Bayangkan masyaallah. Ya barokahnya. Rasulullah s.a.w. Setelah itu apa kata Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam? Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Nisbah nikmat kepada siapa? Allah. Wa anna Muhammad wa, wa anni Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya diriku adalah utusan Allah. La yalqa Allahu bihi ma 'budun Tidaklah ada seorang hamba bertemu dengan Allah berbekal dua kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ghairu syakin dengan tanpa keraguan, fayahjabu 'anil jannah kemudian kok terhalang dari surga. Jadi orang yang mengucapkan ini dengan yakin tanpa ragu-ragu itu tidak akan mungkin terhalang dari apa? Surga. Ini harapan ya. Ini apa? Harapan. Wallahu ta'ala a'lam bi'as-sawab. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Pak Sadiq, ada yang mau disampaikan? Atau Anda mau menyampaikan? Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.